Jumpa lagi dalam program dari Ayah untuk Ayah Masih bersama dengan saya, Pendeta Iwan Saya sangat senang sekali bisa menjumpai sahabat pada kesempatan kali ini Karena saya rindu sekali untuk bisa membagikan sesuatu yang bisa menolong kita Untuk kita bisa menjadi ayah yang lebih baik Semua anak butuh bimbingan dan pendisiplinan Bukan sebagai hukuman Melainkan untuk menetapkan batasan-batasan yang masuk akal Ingatkanlah bahwa anak-anak akan mendapatkan sebuah ganjaran dari perbuatan mereka Dan berikanlah imbalan yang berarti atas perilaku yang diinginkan Nah dalam hal disiplin ini Sebenarnya tujuannya adalah bagaimana anak-anak bisa menghargai, bisa Melakukan segala sesuatu yang sudah menjadi sebuah perjanjian dan batasan-batasan Serta nilai-nilai yang kita tetapkan di dalam rumah kita sendiri Masalah yang kita hadapi adalah Kalau seandainya kita sebagai seorang ayah Kita sendiri tidak tahu batasan-batasan di mana di dalam rumah yang harus kita tetapkan Dan kita juga tidak tahu nilai-nilai apa yang kita bangun untuk rumah kita Itu sebabnya sebagai seorang ayah Kita seharusnya mengerti dan bisa menetapkan Batasan-batasan yang ada di dalam rumah Dengan cara membicarakan itu dengan anak-anak kita Kemudian yang selanjutnya adalah Bangun sebuah nilai-nilai Yang dimana nilai-nilai itu bersumber daripada firman Allah Akan menjadi sebuah nilai-nilai di dalam rumah tangga kita Kalau kita sudah membuat sebuah batasan yang jelas kita membuat sebuah nilai-nilai yang jelas maka mudah sekali untuk kita bisa mendisiplin menolong dan membimbing anak kita untuk bisa berjalan sesuai dengan batasan-batasan dan nilai-nilai yang sudah ada masalah akan timbul pada saat kita tidak memiliki batasan dan nilai dan semua yang kita lakukan hanya berdasarkan perkiraan dan juga berdasarkan perasaan yang kita ada Padahal perasaan dan pikiran kita bisa berubah-ubah setiap saat. Dan hal itu akan bisa membingungkan anak-anak kita karena kita tidak memiliki batasan dan nilai yang jelas. Saya akan memberikan sebuah contoh mengenai batasan dan nilai-nilai di sini. Satu contoh misalnya adalah batasan mengenai keluar malam. Kalau kita sudah memberikan sebuah batasan kepada anak kita bersama, kalau sampai jam 9 malam Maka anak-anak uh, harus izin kepada orang tua Kasih tahu kemana perginya dan lain sebagainya Anak-anak tidak boleh pulang ke rumah di atas jam 9 malam Satu contoh misalnya Nah anak-anak akan tahu mengenai batasan itu sendiri Kalau seandainya ada sesuatu terjadi Di mana anak-anak tidak bisa pulang uh, di sebelum jam 9 malam Maka ada aturan yang dimana batasan yang lain yang dimana kita bisa katakan kepada anak kita Kalau seandainya terjadi seperti itu tolong kasih tahu, Telepon atau SMS atau apapun kasih tahu kepada papa sama mama Bahwa kalian tidak bisa pulang jam itu Maka dengan cara seperti itu Ada sebuah komunikasi yang baik dan anak-anak bisa mengetahui mengenai batasan dengan baik Tetapi kalau seandainya tidak ada batasan sama sekali Mungkin pada waktu kita merasa enak Semuanya baik Dan kebetulan di rumah ada tamu begitu banyak Anak kita keluar Dan kemudian pulang jam 10 malam Jam 11 malam Tidak apa-apa Kenapa? Karena kita masih, masih, masih ngobrol dengan teman-teman di rumah Karena ada begitu banyak teman yang sedang datang ke rumah Tetapi kalau seandainya tidak ada teman sama sekali Tidak ada tamu sama sekali Kemudian anak kita pulang jam 10 malam Kita bisa marah Dan kita bisa mengetahui Kenapa kamu pulang sampai jam 10 malam Kenapa sahabat Karena kita tidak punya batasan yang jelas Anak akan menjadi confused Anak akan menjadi bingung Apa sih yang dimauin papa Tetapi Kalau kita ada sebuah batasan yang jelas Jam 9 malam Harus sudah sampai di rumah Kalau ada sesuatu terjadi nggak bisa pulang jam 9 malam Kasih tahu papa sama mama di mana dan sebagainya Kalau itu terjadi Saya yakin Anak-anak akan selalu minta izin Minta izin keluaran dan sebagainya Nah nilai-nilai yang sama Yang dimana firman Tuhan mengenai nilai Nilai di dalam rumah Satu contoh misalnya adalah Menetapkan nilai bahwa di dalam rumah ini tidak boleh ada yang bohong Nah semuanya Ayah juga harus menuntut dirinya sendiri untuk tidak bohong kepada anak-anak Demikian juga anak-anak sama Maka dari situ Maka batasan-batasan dan nilai-nilai yang kita bangun Akan menjadi bagian yang penting dalam hal pendisiplinan terhadap anak-anak Nah sahabat Kalau ternyata sahabat belum memiliki batasan dan nilai-nilai yang sahabat harus tetapkan Mulailah sekarang Bicarakan dengan anak-anak Bicarakan dengan istri Bagaimana kita bisa melaluinya bersama